Mitra Bisnis, Lebaran masih lebih dari satu bulan lagi, tapi Kementerian Perhubungan sudah memperingatkan para pengusaha bis antar kota agar nanti tidak main-main dengan tarif. Kemenhub memastikan pada masa angkutan Lebaran nanti tidak ada pemberlakuan tuslah bagi pengusaha bis. Perusahaan bis antar kota kelas ekonomi hanya boleh mengenakan tarif sesuai ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk kelas non-ekonomi, tarifnya diserahkan ke mekanisme pasar. Sanksi akan diberikan bagi pengusaha yang menaikkan tarif kelas ekonominya, melebihi batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat atau Organda Jawa Tengah, Budi Anggoro. Pak Budi, bagaimana komentar Anda? Sejak tahun yang lalu itu juga mengenai masalah apa namanya Tuslah tarif itu tidak diperkenankan. Akan tetapi pada posisi-posisi demikian Biasanya tarif dievaluasi Pak Jadi tarif itu akap ekonomi itu selalu 6 bulan dievaluasi Apakah tarif itu akan dinaikkan atau tetap nah, Oleh sebab itu kalau menurut pendapat saya, kondisi sekarang ini karena semua separepat mulai mena, menanjak naik lagi dan biaya-biaya juga naik, maka perlu tarif akap ekonomi itu, resen perhubungan darat itu harus meninjau kembali, Pak. Lebaran masih lebih dari satu bulan lagi. Sudah pernah diajak rapat dengan Kementerian Perhubungan, Pak? E, kami mengenai masalah tarif dan sebagainya, rencananya minggu depan itu e, dengan via pemerintah baru akan mengadakan pembicaraan, Pak. Yang akan dibahas minggu depan itu adalah mengenai masalah koordinasi persiapan Lebaran dengan sendirinya mengenai tarif eh, ekonomi dan sebagainya itu kita menunggu ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari apa namanya dari pusat. Sebab itu kalau memang kondisi yang apa namanya sekarang ini mulai menanjak naik nanti kita usulkan supaya itu dituju kembali Bali mengenai tarifnya. Tarif itu ditinjau kemudian ditentukan secepatnya. Biasanya ada, biasanya loh itu ya, musim-musim seperti ini saya mendapat surat dari dari Dirjen ya uh, untuk meninjau kembali gitu, untuk minta perhitungan, tapi ini saya belum dapat gitu ya. Nah nanti saya tahu so, dengan Dirjen supaya ada peninjauan mengenai masalah tarif itu. Mungkinkah tarif ekonomi diserahkan ke mekanisme pasar? Nah ini kan masih ketentuan-ketentuan uh, kan kita mengatuh juga di dalam masa uh, keputusan uh, peraturan pemerintah maupun keputusan keputusan uh, menteri. Kalau memang apa namanya di dalam undang-undang uh, yang baru dan keputusan menteri yang baru ini bisa dilepaskan mekanisme pasar, ya kami akan terima kasih. Tapi sementara ini, menurut pendapat saya atau pengetahuan saya masih dikendalikan oleh pemerintah, tarif ekonomi. Kalau menurut, menurut saya tetap di, akan dikendalikan oleh pemerintah dulu. Demikian Budi Anggoro dan saya Rizal Andika.